untuk memohon Ridho dari Allah untuk memohon keselamatan dari Allah dan Insya Allah mangun resau semanging semua saking Ridho ninego Allah dipun paringi sehat walafiat Amin dipun paringi segerwara si Allah amin dipun paringi panjang umur ya Allah amin dipun paringi barokah ya Allah amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Aliandu, Matur Sud, terima kasih, terima kasih, ya. Uh, Monata pengen dengar suara dari Puma, Komodete, kalau saya bilang hidup Puma yang kompak sekali, hidup, gitu ya. Hidup Puma, luar biasa. Monata dan Puma berterima kasih atas kerjasama dari Anda, dan terima kasih dari Koramel, Tambak Rumo, Bapak dan Ramil sekalian dengan jajaranya, Matur Subanwon. Kerjasama dari salah satu production, video shotting profesional terhandalnya Jawa Tengah, Indonesia. Apalagi kalau bukan, Max Pro. Terima kasih kerjasamanya. Dan Matur Suban, kerjasama dari audio musical professional, tergelegarnya Indonesia yang datang dari Jawa Timur tepatnya dari Surabaya beratang Barat Aja Surabaya yang dimiliki oleh Haji Suud Ramayana Puma loh nanti suaranya bro Puma Hai ya Mas awak buat rotes mau Puma Oh artisnya mo nah dah ayo sing bertep i don't know how to build a new song. I don't know how to build Indonesia, I'm amane man, tertipe a sawerane Amin. Lely Yuadita, Rere Amora, Elsa Safira, Rena KDI, Utami de Fortuna, Miken Aprilia, Anjar Agustin. thank you. Bunyide. Ya wes ya di Korea goyang bareng lagi yo. Ini bergoyang goyang goyang goyangno jangan bantu. Goyang parah ya, titin hati perasa. Hey. Ayo hey. ja canvi ja yang lagi Tepuk tangannya mana Bro?